<laughs> Balik lagi sama kita berdua ya, Kali ini cover tambahan mm -hmm. uh, Kami lagi suka sama lagu salah satu band di Indonesia uh, Band baru ya Cassandra kami bagus banget mm -hmm, Lagunya oh, bagus banget. banget Lagu ini enak banget lah pokoknya Kita coba pengen bawain versi live akustiknya Judulnya Cinta Terbaik Semoga kalian suka ya Amin gimana hmm, Masuk Let's じゃあ、こたま you yeah. sudah suka ya, tadi versi iseng dan jika versi kalian iseng. suka seperti biasa jangan lupa follow, follow e, kita, kita instagram, facebook, kita, twitter, twitter. Dan jika kalian suka video ini jangan lupa di-subscribe, di di-share, uh, di-like Terus seperti biasa kalau ada komen, eh ada komen sorry kalau ada request jangan lupa komen di, di video di bawah ini ya Jangan lupa di komen, nanti kalau yang paling banyak seperti biasanya akan kami akan bikin bawa cover Akan kita bawain secepatnya hmm. Terima kasih sudah nonton, terima kasih, Thank thanks for watching. watching Sampai ketemu di cover selanjutnya subscribe.